padahal di rumah punya ini naudzubillah Memang dicatat oleh Allah sebagai hamba yang sengsara. Kalau enggak ngambil enggak enak. Bukan saja enggak punya duit, ada duit tapi ada penyakit. Kalau dalam dunia psikologi katanya penyakit gini, ya ndak itu enggak punya iman sudah selesai. Imannya keropos itu. Ngambil barangnya orang nah. Oleh ini karena ada orang gatel kalau ndak ngambil, gatel enggak ambil. Oh, kan sudah tahu ini haram, ini dosa, selesai.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 atau pulpen, umum kan ibu teriak-teriak, ini pulpen siapa, pulpen siapa, pulpen siapa, pulpen siapa, sampai selesai bubarnya perkumpulan tersebut, gak ada yang punya, boleh dipakai, tapi setelah diumum, kalau belum mengumumkan pakai haram, gosop, itu kalau barang tidak berharga.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 Astagfirullahalazim. Orang kena musibah malah diambil. ki Allahu Akbar. Ada orang jatuh, ada yang dompet diambil, Subhanallah, penjahat paling jahat. Sudah orang tertimpa musibah, naudzubillah. Dan itu juga dulu jahatnya sederhana. Orang sakit mesti perlu ditolong, orang tak berani tolong, lihat dompetnya diambil, dompetnya. Ada ini. Astagfirullah. Itulah kalau sudah namanya manusia di Dipilih oleh Allah menjadi manusia. Hina kejahatan pun orang berakal bingung. Kok bisa berbuat jahat kayak begitu? Sudah terkapar mau mati itu. Masih ingat sempat ngambil dompetnya. Ada truk tabraan membawa barang dagangan. Baru belanja di play waktu itu kalau tidak salah ceritanya. Itu kuenya itu habis sama orang. Ada yang bawa warna yang sampai tak ada orang kalungan susu. Wah dari mana kalungan apa susu setan itu. Lari ini. ini. Ada bagi-bagi bukan? Tadi ada kecelakaan tabrak. Ya Allah SWT.